Nah, terima kasih Anda masih bersama Pak Sesam, Dan juga Yastik Jogja Di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo Dan dimanapun Anda ya Kita balik lagi bersama Bang Kaffi dan sore ini Ngomongin tentang Dream and Courage Dimana tadi Bang Kaffi sudah bilang ya Kebiasaan bermimpi besar nampaknya udah agak-agak surut nih Kenapa ya Bang kira-kira kok bisa sampai memadamkan banyak orang di Indonesia ini Bang? Karena sederhana sekali gak peduli Jadi anda lihat nih ya SMS yang baru masuk Terserah mau gimana deh Yang penting aneh cuan banyak dari saham Anda hmm. lihat gak Reaksi dari salah satu Pendengar kita gitu loh Yang mengatakan Dengan sangat sinis begitu gitu loh nih, gitu loh, Terserah mau gimana deh Yang penting aneh cuan banyak dari saham Anda lihat gak Ini kan udah suatu Kekejian yang sangat besar Bahwa kita tidak lagi peduli Ah gak sebodoh, emang gua pikirin gitu loh Gak penting gue gak peduli gak sendiri. sendiri Jadi anda bilang gak bahwa Kalau semua orang tidak lagi peduli gitu loh Dan di Orang gitu loh, kita melihat bahwa hmm. Setiap hari Yang kejadiannya adalah Udah gak ada lain Kalau gak berantem, hmm. ribut Gitu loh. Tidak ada berita-berita yang membuat menginspirasi dan tidak ada tokoh-tokoh yang menampilkan diri bahwa ini mimpinya besar. Semua adalah memperlihatkan bahwa egonya masing-masing. Nah ini di dalam efeknya ke bisnis ini menjadi sangat besar sekali. Karena we do not have dreamers gitu loh. Ya. Sedangkan di negara-negara yang sekarang itu itu dreamers dreamers jagoan-jagoan bisnis itu di lu, lu, apa di, diidolakan dan kemudian ditampilkan menjadi suatu penokohan yang inspiratif. Hmm. Kalau kita tidak ada lagi tokoh-tokoh bisnis kita yang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita untuk mau bermimpi, maka mimpi mereka adalah ya seperti tadi. SMS Terserah mau gimana deh Yang penting aneh cuan banyak dari saham titik. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini kan Ini kan prehatin, Tambah prehatin ya Pak bu? Bukti Nanti ini, adalah bu makin ini, ini adalah bukti enggak? nyata gitu loh Bahwa Kita tidak lagi punya mimpi besar Kita tidak lagi punya mimpi besar untuk Menciptakan sesuatu yang baik dan bagus Bagi Republik ini Bagi bangsa mm -hmm. ini, bagi negara ini Ini Pada mulai mikirnya sekarang deh Nah sekarang kita menuju ke Dream, dream and dream Kalau sudah gak ada Terus bagaimana juga orang Tadi ya ada courage-nya ya Encourage-courage nih bicara adus ada keberaniannya sendiri Sedangkan sekarang ini orang yang Kayaknya berani malah juga-juga banyak gitu sebenarnya Tapi beraninya kok ke arah -arah yang agak-agak liar gitu ya Bang ya Iya yeah, jadi eh, Ini saat menarik sekali ya Memang um, Uh, apa semalam ya di kota Surabaya saya ya. bertemu dengan beberapa orang dan, dan mereka kita berdiskusi tentang dream ini gitu loh. Dan kan contohlah misalnya ketika kita masih kecil kita selalu ditanya kan gitu. Nak nanti kalau kamu besar cita-citamu apa? Hmm. gitu loh. Dan kita selalu bicara normatif kan ya. gitu loh. Kita bicara tentang normatif gitu loh. Oh cita-cita saya mau jadi pilot cita-cita saya mau jadi dan dokter. Lu uh, jawaban yang paling populer itu adalah cita-cita saya mau jadi pilot. Cita-cita uh -huh. saya mau jadi dokter, cita-cita saya mau menjadi insinyur. Tiga, Anda lihat enggak bahwa kita berbicara normatif dan seralam di dalam satu ruangan seminar saya bertanya kepada mereka yang ada di ruangan itu. Saya bilang berapa banyak di antara Anda yang akhirnya Ber, mengatakan dulu cita-citanya menjadi dokter Dan kemudian benar-benar menjadi dokter Itu gak ada yang ngakak tangan hmm. Jadi artinya Kalau kita impoten dalam, berkema, dalam kemampuan kita Jadi kita tidak lagi mampu Bermimpi Kita impoten bermimpi Bahaya ini Republik Negara ini Bangsa ini berbahaya Karena tidak bisa bermimpi banyak Bermimpi saja kita tidak berani Dan bermimpi saja kita tidak bisa kita penting untuk bermimpi gitu loh. Hmm. ya, Bang? Iya, jadi ini ini walaupun bisa bermimpi juga sedikit sekali yang bisa mewujudkan mimpinya itu. Iya, jadi semalam saya bertemu lagi dengan beberapa beberapa beberapa anak muda gitu loh. Saya tanya kepada mereka. Ehm, eh, apa? Saya bilang sekarang eh, ngapain aja kegiatannya. Dia bilang Uh, saya sekarang jadi fotografer, Pak. Eh uh, hmm. ada salah. It's good gitu loh. Saya bilang, kok jadi fotografer? Iya, Pak. Mulanya, mulanya ikut komunitas di di apa di, di kampus gitu loh. Uh, dan kemudian kenapa? Karena motret itu menjadi sedemikian gampangnya gitu loh. Karena enggak, enggak perlu lagi pakai film, hmm. asal jepret-jepret, mereka belajar lama-lamaan dan lama-lama skills memotret itu dan melihat itu menjadi milik dari sebagian orang. Apakah mereka akan sukses menjadi fotografer? Iya dan tidak gitu loh. Yeah. Tapi dalam hal mencari terobosan untuk bisnis, ya kalau semuanya akan seperti itu, bahaya sekali. Padahal kita sangat membutuhkan toko-toko bisnis baru anak-anak muda baru yang berani bermimpi, yang mimpinya dahsyat, mimpinya gila, mimpinya edan untuk menciptakan terobosan-terobosan baru di bisnis. Kalau enggak, yang terjadi adalah bisnis cup, bukan bisnis cafe. Salah ya, tapi kalau mimpinya hanya ditakter seperti itu, maka kemajuan bisnis di Republik ini, di bangsa ini, di negara ini akan ditaker pula. Oke, sekarang nanti Bisnis seperti eh, mimpi, dream yang seperti apa sih Bang Yang eh, dikatakan bisa menggugah bangsa ini ya Mungkin pengen tahu juga nih, saya juga penasaran Karena eh, mimpi saya ganti dua kali ya Dari kecil dulu, mulai SMP udah beda lagi mimpinya Kita akan sambung lagi di Cafis Beriksori ini Silahkan yang mau share bersama Bang Kapi Kurnia Dan saya Dona, silahkan SMS di 0816924924 Tetap bersama kami